Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima Haji wajib bagi yang mampu Allah mewajibkan kepada setiap hambanya Satu kali selama hidupnya Untuk berhaji ke Baitullah di kota Mekah